Nyanyian Siara Ingatlah ya Tuhan Kepada Daud dan segala penderitaannya Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan Telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya Aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya, aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata telah mendapatnya di padang ya'ar mari kita pergi ke, ke diamannya sujud menyembah pada tumpuan kakinya bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentian-Mu engkau serta tabut kekuatan Iarlah imam imam berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena een hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada een Ia tidak akan mengungkirinya seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas taktamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas taktamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya, menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya